Pak Santo selama siang ya, silakan Pak Ya kalau menurut saya sih satu-satunya cara ganti semua personilnya Ibu Gak ada cara lain kalau masih orang lama dipakai ya tetap aja nanti akan、uh, Apa namanya、uh, nurunin ke yang bawahnya itu kalau masih orang lama kalau menurut s a ya Ada tambahan n a f u lagi itu b i a d a n cukai itu menurut saya ya, ditambahin yang lima yang tadi itu. Pak Rudy, selamat siang. Ya, selamat siang. Ya, Indopas dapat i itu dibeberkan dengan jelas. Dan bagi pihak-pihak, a d i lima、eh, a p a r t e m e n yang memang dianggap k o r u p atau lima、eh, bidang yang dianggap k o r u p tadi. Buktikan juga teman-teman u n t u k b a i k bahwa memang kita tidak korupsi kalau m a n g kita korupsi kalau korupsi ya korupsi gitu atau memang ada birokrasi yang memang harus dibiarkan、uh, secara jelas, b a l w a ini memang perlu tindakan-tindakan yang kalau birokrasinya lama memang harus dipangkas dan sebagainya. Jadi jangan dibikin atau dipolitisasi gitu. Jelas bahwa memang ada masalah, tapi d klarifikasi. Jangan dibikin masalah gitu. e r i m a kasih. パようィアンパーティアンうーティアンパーティアンパーティアンパーティアンパーティアンパーティアンパーティアンパーティアンパーティアンパーティアンパーティアンパーティアンパーティアンパーティアンパーティアンパーティアンパーティアンパーティアンパーティアンパーティアンパーティアンパーティアンパーティアンパーティアンパーティアンパーティアンパーティアンパーティアンパーティアンパーティアンパーティアンパーティアンパーティアンパーティアンパーティアンパーティアンパーティアンパーティアンパーティアンパーティアンパーテ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 山崎さんと一緒に山岡の山崎さんと一緒に山崎さんと一緒に山崎さんと一緒に山崎さんと一緒に山崎さんと一緒に山崎さんと一緒に山崎さんと一緒に山崎さんと一緒に山崎さんと一緒に山崎さんと一緒に山崎さんと一緒に山崎さんと一緒に山崎さんと一緒に山崎さんと一緒に山崎さんと一緒に山崎さんと一緒に山崎さんと一緒に山崎さんと一緒に山崎さんと一緒に山崎さんと一緒に山崎さんと一緒に山崎さんと一緒に山崎さんと一緒に山崎さんと一緒に山崎さんと一緒に山崎さんと一緒に山崎さんと Mas yang juga Bu Mary, ya, itu kalau korupsi memang tidak baik Bu Mary, kita nggak ada solusinya lagi, itu cuma kita katakan tidak baik demikian. Terima kasih. Halo Pak s o t o Ya Pak. Selain p a nggak cuma lima itu Pak, mungkin pada banyak seluruhnya. Saya bilang itu nggak cuma kementerian apa aja, seluruhnya, apalagi yang di Menteri Agama itu baru parah Pak. Itu mereka itu sudah dibilang. cara memberantasnya cuma satu dari bawah itu dasar imannya aja satu karena mereka selalu bilang saya kan juga manusia manusia nggak butuh nggak、no, luput dari m o d a duda set dosa mereka t u selalu ngomongin n itu pak alquran aja di korupsi makanya kalau saya jadi setannya saya bilang bener kamu bilang i t u aja alasannya itu kamu kan manusia manusia nggak luput dari m o d a s dosa korupsi aja terus Jadi acurannya mereka dari d a s a r n y a udah gitu Makanya dari bawahnya udah gitu Atasannya semakin begitu gitu Kalau lihat hajatan-hajatan mereka aja Lihat i t u Jalan dimakan sendiri Mereka yang mau terburu-buru Ada yang sakit gantung Atau mau melahirkan Itu ditutup gitu Kalau mereka, mereka mati e e r k m a di jalan Alasannya apa yang disalahin Tuhannya Ya sudah k e h e n d a k Allah Padahal bukan begitu Karena mereka di jalan aja silakan s a y a n a n y a sendiri tanpa ada、e, toleransi jadi dibawahnya udah gitu, atasnya semakin gitu, gitu. Oke, terima kasih Pak Toto, kita ke Pak Selamat, Halo Pak Selamat silahkan Pak ジャクソンに行くこともあるので、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、 マカオティブンパティー、メマンブラックメマン。ハウマンジャランカティーとアパニャンバイカー、メタスパティアパイリカタカティーズカラフィアドラブルチュジャマー。 ファンタンファンタン パレキヤ、パレキヤ、パレキヤ、パレキヤ、a l キヤ、パレキヤ、パレキヤ、パレキヤ、パレキヤ、パレキヤ、パレキヤ、パレキヤ、パレキヤ、パレキヤ、パレキヤ、パレキヤ、パレキヤ、パレキヤ、パレキヤ、パレキヤ、パレキヤ、パレキヤ、パレキヤ、パレ Itu di penjara aja udah aku gitu Dilapas Jadi ada t a r i f n y a Semua gak ada yang gratis Pak Apalagi keaparatnya Kejaksaan Semua samanya Semua ada a n t a r lapas kejaksaan Lapas k e p o l i s i a n semua Ada biayanya Ada harganya Dipasang semua Ada t a r i f n y a Itu pengalaman saya yang baru ini Terima kasih Pak Edward Selamat malam Bapak Selamat、oh, malam Silakan Kalau i n i Kalau korupsi itu sebenarnya kan はは私は何を言うか分からない。 i Ya kalau bicara peringkat sih saya gak tahu ya Yang jelas korupsi memang sudah, sudah sedemik ya Parahnya di birokrasi ini Karena memang setiap birokrasi itu、uh, Ya h a m p i r tidak a d a Yang benar-benar i -benar, ya Cuman kalau di bidang pelayanan Menurut saya memang pelayanan kesehatan harus ditingkatkan Kemudian di b p n tuh korupsinya luar biasa tinggi tuh DPN. Makanya tuh bener-bener lembaga badan ini dia tidak tertutup sama instansi lain dia punya ini sendiri. b p n tuh korupsinya luar biasa tinggi. Makanya perlu di, di, di, di proses khusus. Terima kasih kembali untuk Pak Adi.